Anda sudah tua? Sudah hampir mati? Sudah bau tanah? Nah, mulai sekarang, pesanlah peti mati cap bebek. Peti mati cap bebek dilengkapi dengan karpet wall-to-wall, -wall, full AC sentral, video, air ledeng mengalir lancar, listrik 220 volt, telepon otomatis. Ya, pesanlah sekarang juga, peti mati cap bebek. Anda bisa memiliki secara tunai maupun kredit. Hubungilah dealer-dealer terdekat di kota Anda. Peti Mati Cap Bebek memang terpercaya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada orang-orang yang pernah mencobanya.